Assalamualaikum Saudarlun Berita Malam Medisi hari ini Jumat 3 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah. Hipas angin dan celengan Masjid Al Ikhlas Raib di Gondol Maling. Pemkab Aceh Selatan diminta hentikan sementara vaksin MR. Polres Bireuen amankan 2 pelaku curan morot. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang boleh dirangkum tim newsroom Serambi FM berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Lowser Radio City 94,6fM v Radio City 94,4 FM Luxmame, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari newsroom Berlun satu kipas angin yang dipasang di dinding Masjid Al-Ikhlas Desa Pulau Ara gedung Tengoh kecamatan Kota Juang Biren raib di gondol maling Jumat pagi. Diperkirakan maling beraksi sebelum salat subuh. Bahkan beberapa hari sebelumnya dua celengan juga hilang di masjid tersebut. Seorang warga yang juga pengurus Masjid Al-Ikhlas Ayub Aji mengatakan satu kipas angin diketahui raib saat salat subuh. Ketika itu didapati kipas angin sumbangan masyarakat yang dipasang di didik masjid telah hilang. Pelakunya menggunakan tangga atau kayu untuk mencopot kipas angin tersebut. Beberapa hari sebelumnya, dua tabungan atau celengan masjid yang sering diedarkan saat salat berjamaah berlangsung juga hilang. Masjid yang letaknya di pinggir jalan negara kawasan kota Biren ini memang belum ada pagar yang memadai. Sehingga maling dengan mudah masuk menjarah kipas angin dan barang lainnya milik Masjid Al-Ikhlas. Sementara itu, Gesi Pulau Ara Ridwan Aziz mengatakan pelaku beraksi di Masjid Al-Ikhlas pada saat dini hari, di mana saat itu suasana masjid sepi karena tidak ada orang yang beribadah. Kasus kehilangan kipas angin dan celengan masjid tersebut telah dilaporkan ke Polsekota Juang Biren agar pelakunya dapat diringkus. Sedat anggota DPRK Aceh Selatan, Tengku Adi Zulmawar, meminta Pemkap Aceh Selatan agar menghentikan sementara vaksinasi campak Mieslis rubella atau MR Hal itu disampaikannya seiring telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat yang memunculkan pro dan kontra terhadap program pemerintah tersebut. Untuk diketahui program pemerintah tentang vaksinasi MR masih timbul pro-kontra di tengah masyarakat, terutama klaim halal yang selama ini digadang oleh pihak kementerian dan para praktisi kesehatan di lapangan. Menanggapi isu ini, pada 25 Juli 2018, MUI Pusat juga sudah mengeluarkan pemerintah Pernyataan tegas bahwa vaksin MR belum halal dan klaim halal selama ini adalah pembohongan publik. Anggota DPRK Aceh Selatan Tengku Adi Zulmawar mengatakan karena menyangkut persoalan agama sebagai wakil rakyat, pihaknya meminta Pemkap Aceh Selatan untuk tidak melakukan dulu pemberian vaksin MR. Penghentian sementara vaksinasi ini dilakukan hingga ada titik terang dan disepakati pihak yang berwenang. Darlun seorang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor berinisial Emris, 20 tahun, warga desa Gedung Alu, Kota Juang Biren, menyerahkan diri ke Polres Biren, didampingi orang tuanya. Sedangkan seorang tersangka lain ditangkap tim Reskrim Polres Biren. Kasat Reskrim Polres Biren, Ibtu Ekoren Oktama mengatakan Emris alias PA didampingi orang tuanya menyerahkan diri ke tim opsional Sat Reskrim Polres Biren. Pada penyidik, tersangka mengaku telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Supra pada 31 Juli 2018 di kawasan Jalan Bakti Desa Bandar Biren, Kota Juang. Sepeda motor yang dicuri tersangka Emris merupakan milik Samsul Rizal, 60 tahun warga Bandar Biren. Korban telah melaporkan kehilangan sepeda motornya ke polisi. Selain milik Samsul Rizal, tersangka Emris juga mengakui telah melakukan pencurian terhadap beberapa sepeda motor lain di seputaran Kota Juang. Kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meminta pemerintah pusat meningkatkan status Jalan Singkil Bulu Sema, Aceh Selatan menjadi Jalan Nasional. Mengingat keberadaan jalan sangat strategis bahkan bisa menjadi penghubung lintas tengah Sumatera-Jawa. Bupati Aceh Singkil Dul Dulmusrid mengatakan selain strategis jalan Singkil Bulu Sema juga dapat memangkas jarak sekitar satu jam perjalanan Singkil Banda Aceh dibandingkan melalui subuh salam. Bahkan jalan tersebut dapat membuka keterisoliran penduduk Kecamatan Kuala Baru dan Bulu Sema. Karena itu PMKP Singkil meminta pemerintah pusat meningkatkan status jalan Singkil Bulu Sema menjadi jalan nasional. Dul Dulmusrid menyebut peningkatan status jalan sebagai upaya mempercepat pembangunan. Mengingat kondisi jalan sebagian masih berupa tanah. Kemudian jembatan penghubung masih darurat, malahan khusus jembatan Kilangan Kayu Menang pembangunannya tidak kunjung tuntas Walau sudah hampir 4 tahun anggaran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. jalan peninggalan ex-action mobil dari Simpang, Cibri, Kecamatan Samtalira, Aron hingga klaster 4, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara kini rusak parah, sehingga rawan terjadi kecelakaan. Warga telah menanam satu pohon pisang di kawasan desa Glok, Kecamatan Samtalira, Aron sebagai bentuk protes agar jalan yang jadi kuenangan Pertamina Hulu energi atau PHI tersebut segera diperbaiki. Dari amatan di lapangan, pohon pisang ditanam tepat di tengah badan jalan kawasan desa Glow Aron pada Kamis kemarin karena sering terjadi kecelakaan di jalan tersebut. Apalagi ketika hujan, lubang di sepanjang jalan tersebut tergenang air karena itu banyak pengguna jalan yang terprosok. Di pohon pisang tersebut juga warga menempel kartun yang bertuliskan kalimat protes Namun pada Jumat siang, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, petugas pengamanan proyek Vital Action Ex, Mobil telah mencabut batang pohon pisang yang ditanam warga di badan jalan. Seorang warga Basri mengatakan warga menanam pohon tersebut di tengah jalan sebagai bentuk protes karena sudah lama kondisi jalan rusak namun tidak diperbaiki. Sudah lun sebanyak 80 pedagang di pasar Los Komplek PJKA Abiren Jumat petang, ke kantor DPRK Biren. Mereka meminta anggota Dewan membantu pedagang agar bisa berjualan di pasar Los Kompleks PJKA tersebut yang kini telah dipagari oleh developer untuk dibangun ruku. Puluhan pedagang tiba di kantor DPRK Biren sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Mereka diterima langsung Ketua DPRK Biren Ridwan Muhammad bersama sejumlah anggota Dewan. Lalu mereka beraudensi di ruang Banmus Gedung DPRK. Muhammad Ketua Pedagang Kompleks PJKA memohon kepada anggota dewan menyampaikan keluhan mereka kepada Pemka piren agar pedagang bisa berjualan di lokasi lama atau Pasar Los PJKA. Pedagang juga meminta pagar seng yang menutupi Pasar Los tersebut dapat dibuka. Pagar seng tersebut telah menutupi kios-kios mereka. Jika direlokasi ke tempat lain, pedagang berharap ditempatkan di lokasi yang layak menanggapi keluhan para pedagang ketua DPRK Biren Ridwan Muhammad mengaku telah menyarankan Bupati Biren agar pedagang di Los Pasar PJKA dapat membuka usahanya seperti biasa darinisrum Seram Bi Tanjung permaih Sekian berita malam edisi Jumat 3 Agustus 2018 berita pagi Seram BM bisa degarkan kembali pukul 700 waktuk Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambiafm.com Follow juga Twitter at Seram Darlun, wassalam